Artis yang satu ini masih tetap bersama dentuman sound system yang betul-betul lecer and membahana. Si apalagi kalau bukan. divaso Audio. Terima kasih Abarepto dan Soundman Handal Jawa Timur. Bang Terima kasih. Untuk Anda semuanya si Brekelenya Jawa Timur. Nindei. Amelia ah. Nirwana -er Anga wow. Mojokerto kita goyang lagi